Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Wa ala adihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad Jamaah sekalian yang saya hormati Marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada siang ini kita lanjutkan bahasan kita tentang takwa dalam perceraian. Meskipun orang bercerai, jangan melepaskan nilai-nilai ketakwaan pada dirinya. Emosi, kecewa mungkin saja terjadi, tetapi jangan lepaskan ketakwaan. Karena takwa itu dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Kita sudah membahas takwanya suami pada dua kali pertemuan terdahulu Dan sekarang kita membahas bagaimana takwanya seorang istri dalam konteks perceraian Yang pertama adalah tidak menuntut cerai bila tidak memiliki alasan yang bisa dibenarkan Jangan kecewa dikit pada suami, minta cerai. Jangan ada masalah sedikit, minta cerai. Apalagi sekarang wanita lebih gampang. Karena dia bisa daftar langsung ke pengadilan agama, menyampaikan gugatan cerai. Padahal apa yang menjadi alasan itu tidak mendasar. Ini jangan sampai terjadi Kalau soal ada masalah Orang-orang tua kita juga dulu Berumah tangga ada masalah Tapi Orang tua kita dulu itu Sabarnya banyak Sehingga masalah itu dihadapi Dengan sebaik-baiknya Oke lah tahun pertama nggak selesai Mudah-mudahan tahun kedua Bisa teratasi Tahun kedua enggak teratasi. Mudah-mudahan tahun ketiga ada penyelesaian. Itu sabarnya banyak. Kalau sekarang orang sabarnya cuma tiga. Sekali gue bisa sabar. Dua kali gue masih bisa sabar. Tiga kali. Habis sudah kesabaran gue. Katanya begitu. Makanya ke pengadilan agama. Di dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyumama'ratin sa'alat zaujaha talaqaha min ghairi ma basin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Ini resikonya besar. Perempuan mana saja Yang meminta kepada suami Untuk menceraikannya Tanpa suatu alasan pun Maka haram atasnya aroma surga Jadi jangankan masuk surga Mencium bau surga saja sudah Tidak Padahal aroma surga itu Dari jauh sudah tercium Jadi jangan gampang Menuntut cerai Yang kedua Kalau istri itu bertakwa Dalam konteks perceraian Dia tidak menuntut suami Agar menceraikan Istri kedua Istri ketiga Atau istri keempat padahal suaminya mampu melakukan hal itu seorang istri jangan suka minta cerai kepada suaminya atau minta suaminya menceraikan istri yang lain kadang-kadang suami suka di peta komplit pilih aku atau pilih dia kalau pilih aku ceraikan dia kalau pilih dia ceraikan aku ya kalau boleh milih, mah gue mendingan milih yang ono katanya begitu. Kalau soal milih, mendingan milih yang sana karena di sana lebih lebih banyak lah berat badannya juga lebih yang ono lebih banyak itu kalau soal tapi nggak usah begitu Meskipun begitu, seorang suami juga kalau mau nikah lagi, itu jangan diam-diam. Seorang suami kalau mau menikah lagi, harus sepengetahuan keluarga. Kenapa? Ya dulu waktu mau nikah aja orang sekampung pada tahu. Orang sekelurahan, sekecamatan pada tahu bahwa dia... Mau nikah Eh sekarang nikah lagi nggak ada yang tahu Ada begitu nggak Pak? Uh, udah nikah lagi Secara diam-diam Baru ketahuan istrinya Istrinya marah Akhirnya apa? Istrinya itu tadi Minta Pilih dia atau pilih saya Kalau dia minta agar suaminya menceraikan istri yang lain. Ini dia hadisnya. Laisa minna man khabbabam ra'atan ala zaujiha. Bukan golongan kami orang yang merusak perempuan atas suaminya. Merusak hubungan seorang perempuan atas suaminya sampai terjadi perceraian. Ini bukan cuma istri, ini namanya pihak ketiga. pihak ketiga itu siapa aja yang menyebabkan suami istri akhirnya bercerai bisa saja pihak ketiga itu orang tua atau mertua misalnya kita jadi orang tua anak kita sudah menikah tapi kita nggak suka sama ini menantu Gak suka kadang-kadang alasannya nggak prinsip nggak sukanya nggak prinsip Saya punya mau menantu saya ekonominya mapan Kayak menantu yang lain Menantu yang lain udah punya rumah, udah punya mobil Menantu yang lain sudah punya jabatan ini, jabatan itu Lah ini satu Rumah nggak punya Ngontrak di rumah petak malu-maluin aja. Akhirnya dikompor-kompori biar supaya terjadi perceraian. Terjadilah perceraian, maka ini orang tua namanya pihak ketiga. Ada nggak yang begitu, Pak? Kalau jawab kalau pertanyaannya ada, jawabannya ada. Jangan banyak Ada atau tidak ada Ini jawabannya kok banyak Kasusnya banyak ya Atau mungkin ada yang ngalami Itu orang tua namanya pihak ketiga Bisa juga pihak ketiga itu Misalnya Ipar-ipar Saudara-saudara Misalnya nih Keluarga, saudara-saudaranya hidupnya sudah mapan. Sesudah berumah tangga hidupnya mapan. Cuma satu ini nih yang tidak mapan. Orang-orang kalau pertemuan keluarga, bawa mobil pribadi misalnya. Cuma ini satu, jalan kaki. Akhirnya apa? dilecehkan, direndahkan dikompor-kompori sudahlah mendingan belum minta cerai ntar gua kalau jadi janda bagaimana eh si Budi itu sampai sekarang belum juga nikah kan dia dari dulu seneng banget sama kamu Si Budi itu sebenarnya pengen nikah sama kamu, cuma kamu nikah sama orang lain. Nih jadi begini akibatnya. Yang benar sampai sekarang dia masih suka sama gua. Benar? Nih, lu baca nih SMS-nya nih, lu baca nih WA-nya nih dari Si Budi. Akhirnya termotivasi juga dia mau menuntut cerai. terjadi perceraian. Itu juga namanya saudara-saudaranya pihak ketiga. Baik. Jadi tidak menuntut suami agar menceraikan istrinya yang lain. Yang ketiga, istri Kalau dia bertakwa kepada Allah, ketika dia sudah diceraikan oleh suaminya, dia memasuki masa iddah. Selama masa iddah, dia tidak boleh menerima lamaran dan menikah dengan laki-laki lain. Nggak boleh terima lamaran apalagi nikah dengan laki-laki lain. Masa iddah itu. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228, 229, bukan, 22, bukan 289, 229. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu tiga kali kuruk, tiga kali suci atau tiga kali haid, salah satu kuruk. Dengan kata lain sekitar 3 bulan 10 hari Itu masa idahnya wanita yang dicerai oleh suaminya Itu 3 bulan 10 hari 3 kali suci Tidak boleh mereka menyembunyikan Apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya Sebab 3 bulan itu untuk memastikan Apakah dia hamil apa tidak Dari hubungan dengan mantan suaminya sebelum bercerai jika memang mereka beriman kepada Allah dan pada hari akhir jangan sampai seorang wanita dia hubungan sama suami lalu terjadi percekcokan, terjadi perceraian, sesudah itu dia ternyata positif hamil karena udah dicerai, dia merasa udah boleh nikah dengan laki-laki lain Dia menikah dengan laki-laki lain, padahal dia dalam keadaan hamil. Sesudah menikah dengan laki-laki lain, dia melakukan hubungan dengan suaminya itu yang baru. Memang dia udah hamil, dia bilang, bang, saya hamil nih bang. Wah cepet sekali, berarti Allah kabulkan apa keinginan kita punya anak, misalnya begitu. Alhamdulillah. Ah, padahal sebenarnya ini hamil dari suaminya yang dulu Dalam Islam itu nasab sangat penting Garis keturunan itu sangat penting Ini anak suaminya yang dulu Bukan anak dari suaminya yang sekarang Makanya jangan menyembunyikan kehamilan itu Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika ia suami menghendaki Islam jadi pada masa iddah itu seorang suami istri yang sudah bercerai itu bisa rujuk rujuk tanpa akan nikah cuma pernyataan saja yang disaksikan oleh dua orang saksi bahwa dia menyesal kemudian rujuk boleh Tapi dia sudah mengantongi satu kredit poin namanya talak satu. Kalau begitu lagi itu namanya talak dua. Begitu lagi talak tiga. Kalau talak tiga sudah kecil kemungkinan bisa rujuk. Bisa kembali. Jadi yang dimaksud rujuk itu adalah kembali pada masa iddah. Kalau masa idahnya sudah habis Bercerai udah 6 bulan Si mantan suami lagi cari-cari Belum ketemu wanita sebaik dia Si istri emang belum ada yang Laki-laki mengajak melamar menikah Eh mantan suami berkomunikasi berkomunikasi akhirnya sampai pada keinginan untuk kembali. Bagaimana nih kalau kita berumah tangga lagi? Terus terang saya nyesel. Ya, saya sih mau saja kalau memang Abang mau sungguh-sungguh. Ya, saya mau sungguh-sungguh, saya janji. Nah, kalau begini udah 6 bulan, apalagi udah setahun istri tidak hamil. Maka Itu kan masa idahnya sudah habis Jadi dari mula lagi Dari mula lagi bagaimana? Ngelamar lagi Akan nikah lagi Kasih mas kawin lagi Kalau mau jadi pengantin boleh jadi pengantin lagi Dari mula lagi prosesnya dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana talak yang dapat dirujuk dua kali itu tadi yang disebut talak satu, talak dua kalau talak tiga sudah tidak bisa dirujuk kecuali kalau mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai. Sesudah bercerai, habis masa idahnya baru boleh menikah lagi. Itu syaratnya. Karena Allah masih kasih kesempatan, talak satu bisa ruju, talak dua bisa ruju, tapi kalau talak tiga sudah nggak bisa. Cukup peringatan sampai Dua kali Sekarang itu Orang main bola Kartu kuning pertama Kalau kartu kuning kedua Langsung kartu merah Kalau dulu Tiga kali kartu kuning Sekarang Dua kali kartu kuning Sudah kasih kartu merah Nah setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik Atau menceraikannya dengan cara yang baik Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka Jadi seorang suami kalau sudah ngasih sesuatu pada istrinya enggak boleh diambil lagi dengan sebab terjadinya perceraian Itu sudah sepenuhnya milik istri Nah itu yang paling pokok ya dari ayat ini Jadi seorang istri yang sudah dicerai oleh suaminya Tidak boleh menerima lamaran Apalagi menikah dengan laki-laki lain pada masa iddah Nah kalau kita tidak boleh menikah dengan janda yang masih masa iddah Apalagi kalau menikah dengan istri orang Statusnya masih istri, belum dicerai Tapi dia tinggalkan suaminya Lalu menikah dengan laki-laki lain Wah itu Itu terlaknat sekali Udah bercerai saja Dia belum boleh menikah dengan laki-laki lain Selama masa iddah Apalagi kalau belum bercerai Terus Di dalam surat At-Tolak ayat 4 Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi Sudah tua menempos Di antara perempuan-perempuanmu Jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya Maka masa idah mereka adalah 3 bulan Jadi meskipun sudah tua Seorang wanita yang dicerai suaminya Tetap dia memasuki masa idah itu 3 bulan Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu sampai melahirkan kandungannya. Kalau dia hamil sampai melahirkan, sesudah melahirkan baru dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini takwanya istri Sesudah Pembicaraan tentang takwanya suami Baik, silahkan Pak Status istri belum jelas Belum jelas bagaimana Ditinggal suami Tapi belum dicerai Suaminya nggak ada kabar cerita Kalau suami nggak ada kabar cerita Sudah Dua tahun lamanya Maka si istri kalau pengen putus dengan suaminya itu, dia ke pengadilan agama, mengajukan gugatan cerai. Sudah dua tahun. Kan waktu orang habis nikah, itu membaca sigot taklik. Sesudah akad nikah, saya Yani berjanji dengan sesungguh hati. Bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik Selanjutnya saya berjanji Satu Apabila saya tidak menafkai istri saya selama 6 bulan lamanya 2. Apabila saya meninggalkan istri saya selama dua tahun lamanya 3. Apabila saya menyakiti badan istri saya Lalu istri saya tidak ridho dan dia mengaduhkan halnya ke pengadilan agama Istri saya itu membayar uang iwan sebesar 10.000 rupiah lalu pengadilan agama menjatuhkan talak satu saya kepadanya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya Hah? ya, sesudah itu tetap masa idda tiga bulan tiga kali haid tiga kali suci tetap ada masa idda sesudah itu baru kalau dia mau nikah lagi dia nikah Sesudah habis masa idah Sesudah dia nikah Lima bulan Setahun suaminya pulang Suaminya pulang Saya udah nikah bang Sama orang lain Kok begitu? Ya kan udah saya ajukan ke pengadilan Abang gak ada kabar cerita bagaimana bagaimana? Dimana tanggung jawab abang itu Gak ada kabar cerita Dua tahun lamanya Nafkah enggak, kabar enggak Misalnya Begitu pak Jadi seorang istri Itu harus jelas Statusnya Yang repot Sekarang ini kan zamannya administrasi Kalau dia nikah Tidak melalui KUA, enggak tercatat Di KUA, nanti kalau ada masalah Kayak begitu, enggak ada pengadilannya Tidak ada pengadilannya Akhirnya ya sudah Dianggap bercerai saja sudah nggak bisa dianggap kalau bercerai Harus ada keputusan Jadi ada pengadilan Baik Ada lagi? Ya Terakhir ya. Iya. kan sudah tapi tidak terjadi ya. Alasannya cuma itu untuk bercerai, untuk minta cerai. Alasannya suami tidak menakahi apa suami tidak Memberi perhatian kepada istrinya nggak bertanggung jawab Meninggalkannya Dan seterusnya Itu alasan-alasan yang Yang konkret Jadi dia harus Jelas alasannya Kenapa minta cerai Habis mantan gue dulu Ternyata Belum nikah juga Gue kesian sama dia Dia lebih bagus orangnya Ya itu nggak benar tuh alasan begitu Jadi Alasannya yang benar Nah kalau seorang istri Minta cerai Tapi suami tidak menceraikan Apalagi alasan tadi nggak Kuat Ya dia tidak bercerai namanya Maka Dia hanya bisa diproses di pengadilan agama Nanti pengadilan agama menyidangkan, tetapi ingat pengadilan agama itu kan memanggil suami. Kalau suami dari awal nggak mau menceraikan karena alasan yang nggak kuat, lalu pengadilan memanggil suami suaminya nggak datang, itu standar pengadilan memang begitu. Kalau dia nggak datang tiga kali dipanggil, ya sudah, tetap diponis oleh hakim pengadilan. Ya sudah diponis cerai, maka suami itu harus datang. Tapi kalau istri memang terus minta cerai, minta cerai, minta cerai, itu namanya istri durhaka sudah. Cerai itu bukan pilihan pertama. Harus ada pilihan-pilihan selanjutnya sebelum terjadinya perceraian. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dengan waktu yang tersedia. Nanti kita akan sambung. Ada takwa suami istri dalam kapasitasnya sebagai orang tua. Kalau ini orang sudah melahirkan anak, sudah menghasilkan anak, kan suami istri namanya orang tua. Meskipun sudah dia bercerai, bagaimana ini urusannya dengan anak? Nanti kita akan sambung. Taqwanya suami istri sebagai orang tua. Dan ada lagi taqwanya orang tua, mertua. Terhadap anak-anaknya yang bercerai. Baik, nanti kita sambung lagi. Kita akhiri dengan baca hamdallah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.